orang Yahudi ini pinter-pinter itu e, sebagai orang Amerika dia tahu persis bahwa di negara dia itu peranan orang Yahudi luar biasa lalu dia tinggal di di apa di Israel selama delapan tahun e, dan dia membuat disertasi ya disertasi yang membahas itu apa yang menjadi penyebab kok siapa namanya kok orang-orang Yahudi ini terpintar gitu. Nah, dia menyatakan begini. Yang pertama dia lihat apa eh, kalau ada orang pintar itu itu pintarnya bukan ketika itu tapi sudah jauh-jauh hari ya, dipersiapkan gitu. Oleh itu dia melihat kehidupan orang Israel itu sejak dia hamil Bagaimana sih ibu-ibu orang Israel itu Kalau hamil bagaimana, apa yang dia lakukan So menurut teorinya itu apa yang dialami oleh ibunya akan berpengaruh kepada anaknya gitu. yang pertama, oleh itu kira-kira apa sih yang dilakukan oleh ibu-ibu ini ketika hamil Dan itu saya coba-coba banding-bandingkan dengan ibu-ibu kita memang agak beda ya. Pengalaman ibu-ibu hamil di Israel dengan di Indonesia ini beda. Nanti kita lihatlah. Makanya kurang-kurang cerdas anak kita. Yang kedua ketika anak itu sudah lahir, makannya gimana? Tuh. Apa yang diberikan kepada mereka? Jadi ada hadis ya, kita itu adalah apa yang kita makan gitu kan ya. Tuh. Terus yang ketiga, ketika dia sudah dididik, jadi eh, didik tentang apa? Faktor-faktor inilah menurut eh, Stephen Leon ini yang ikut mempengaruhi kecerdasan seorang anak dan yang menyebabkan orang Yahudi itu unggul di dunia. Nah. Ketika hamil, ini hasil penelitiannya Stephen Carleon ini, jadi ini diamati ini namanya. Penelitiannya penelitian yang bersifat empirik ya apa nama itu ya terjun langsung ke tengah masyarakat melihat gitu antrop, bersifat antropologistik ya bersifat antropologi gitu jadi memang hid, hidup bersama apa namanya bersama mereka gitu ya lalu dicatat apa yang mereka lakukan dicatat nanti ditabulasi gitu kan nah, ternyata begini begitu ada seorang ibu hamil Maka ibu itu oleh suaminya, oleh saudaranya suruh sering-sering bernyanyi. <laughs> suruh sering-sering bernyanyi. Kemudian disuruh bermain piano, bermain musik, gitu kan ya. Dan musiknya dipilih oleh mereka. Nggak sembarang musik. Musiknya itu kalau kategorinya itu adalah musik-musik klasik, kayak Beethoven gitu kan, musik-musik klasik. Nah, timbul pertanyaan Mengapa mereka melakukan itu Karena menurut mereka Anak mereka kejiwaannya Akan terpengaruh oleh suasana hati Ibunya ketika hamil gitu. Nah, Kalau ibunya bahagia Ibunya merasa tenang Merasa damai Maka anaknya nanti juga kayak begitu Tenang Damai Makanya menurut Stephen Leon itu orang-orang Israel itu tidak pemarah-pemarah katanya. Tidak pemarah-pemarah kayak kita-kita ini. Gitu. Tentu kesimpulan Stephen Leon adalah bahwa apa yang didengar, apa yang dialami oleh ibunya berkorelasi positif dengan mentalitinya yang mendorong kepada kemajuan itu itu. Tuh gitu kata dia. Nah, yang kedua, katanya, ibu-ibu itu kalau udah hamil, itu dibeliin buku matematik oleh suaminya. <laughs> Dibeli buku matematik dan saudaranya itu mengkondisikan si ibu yang hamil ini untuk ya, menyelesaikan soal-soal matematik. Dan kalau seandainya ada masalah matematik yang sangat susah, itu oleh keluarga, Dibantu tapi tidak ditunjukkan gitu, dibantu apa, di, apa dipancing-pancing supaya apa, ada kreativiti dia untuk bisa menyelesaikan e, pertanyaan-pertanyaan berseb matematis itu, gitu. Bukan ditunjukkan ke kita nunjukin anak, ini dua ke dua enam, empat gitu, bukan begitu. Tapi diapakan bagaimana caranya supaya otaknya terangsang untuk berpikir sehingga dia bisa menyelesaikan sendiri persoalan matematik itu. ini tentang itu yang ke apa yang dilakukan oleh ibu ya ini ibunya dari perspektif ibunya ini. Yang kedua makanan ini. Ibu-ibu itu disuruh makan kacang badam. Saya enggak tahu persis kacang badam ini kacang apa ini. Ya tapi nampaknya ada kulitnya lalu ada intinya ya. Kurma beserta susu gitu. beserta susu ya itu bukan bukan kurma saja korma nda susu korma beserta susu ini ini seterusnya ilmu saya tidak berdukung ini ya Kenapa kok korma harus dimakan bersama susu saya tahu saya itu tapi mereka punya alasan mengapa korma apa ini dan kalau makan siang mereka makan siangnya roti dan ikan untuk makan tengah hari Kata mereka ikan ini adalah bagus untuk perkembangan otak. Nah, saya dengar-dengar Ibu Menteri kita Susi, Bu Susi itu ya, itu dia bilang ini kita kita ini bodoh-bodoh karena tidak makan ikan gitu itu apa? Saya akan wajibkan semua orang, semua anak-anak ini makan ikan. Gitu kan. Saya baru agak engah juga. Oh, kalau gitu memang Ibu Susi ini ngomong bukan sembarang ngomong nih. Ada ada dasarnya gitu kan. Makanya saya agak bingung juga nih. Saya akhirnya terasa, oh saya cepat lelah saya ya, karena saya ini oleh orang sekampung dulu waktu kecil sering dipuji dan dibangga banggakan. Kenapa saya dibangga banggakan oleh orang sekampung itu? Karena saya adalah anak yang makannya dua piring nasi dua piring ikan sepatnya setengah. <laughs> Jadi. Jadi anak-anak itu kalau makan itu diapakan tuh itu contoh anak rabas itu gitu hemat dia kalau makan dengan ikan itu kan jadi ikan sepat tuh, ikan sepat ya kan kecil tuh itu dua piring setengah <laughs> dalam hati saya coba saya dikasih ikan sepat yang banyak ya tuh. ikan yang apa mungkin lebih cerdas saya hari ini <laughs> ini dengan setengah ikan sepat saja rasanya sudah bagus alhamdulillah. Nah, jadi emang pola makan saya yang diajarkan oleh keluarga saya dengan yang diajarkan oleh keluarga Yahudi, Israel, ini beda. Dan mereka enggak mau makan kepala ikannya. Karena katanya di situ zat-zat kimianya itu numpuk di situ. Sama juga orang Amerika enggak mau makan paha ayam. Paha ayam. Orang Amerika enggak. Saya kalau sampai hari ini, kalau beli ikan bak ayam bakar pasti pahanya. Sementara di Amerika paha ayam itu ndak apa, ndak dimakan karena katanya di situ apa? Suntik barangkali ya. Mungkin ayam itu kan disuntik-suntik di pahanya gitu. Jadi itu berbahaya, jadi mereka pahanya dibuang itu kalau di Amerika itu. Nah, kalau ikan katanya itu kepalanya dibuang. Nah, kalau saya itu sering sekali senang makan kepalanya itu. <laughs> nah, karena garing ya, gitu. Makan pil minyak ikan. Gitu. Jadi pil minyak ikan. Ini mungkin barangkali Pak Dirut menjelaskan kenapa kita harus makan apa pil minyak ikan. Nah, kalau sudah ada ikan, tidak lagi pakai daging. Gitu. Kalau di kampung saya dulu ibu saya bilang kalau kamu makan daging jangan lagi makan belut. bisa penyakit ayam kamu katanya Tapi saya enggak tahu itu. Itu apa maksudnya menakut-nakutin supaya jangan habis sambalnya enggak tahu saya. Tapi pokoknya begitu, jangan makan apa belut bersama daging daging sapi. Kalau makan daging sapi makan daging sapi aja jangan makan belut. Kalau makan belut makan belut saja jangan makan daging sapi. Kalau di Israel kalau sudah makan ikan jangan lagi makan daging. Kalau makan daging jangan lagi makan ikan. Tapi mereka lebih mengutamakan makan ikan. Nah, makan buah-buahan ini. Apa bagi kita itu makan, setelah makan cuci mulut. Cuci mulutnya dengan buah-buahan. Kalau bagi mereka, enggak. Makan buah-buahan dulu baru makan nasi. Ketika saya baca-baca, kenapa begitu? Karena kalau makan nasi dulu ya itu buah-buahan yang diputar dulu oleh lambung kita nasi dulu. Jadi nasinya belum selesai, buah-buahnya sudah busuk duluan. jadi nasinya belum tercernakan buah-buahnya sudah busuk duluan gitu. jadi tidak bermanfaat tapi kalau buah-buahan dulu buah-buahnya sudah dicernakan zat-zatnya sudah diserap oleh tubuh nah baru masuk nasi yang digiling nah, begitu logikanya tapi ini bukan bidang saya tidak <guruh> ngerti saya ini, bidang ini terus katanya kalau seandainya makan nasi dulu itu suka bikin ngantuk Kalau sudah bikin ngantuk katanya otaknya enggak berpikir. Nah, di kampung saya itu ada tiga pepatah itu ya. Jangan diajak berdiskusi, jangan diajak ngomong tiga jenis manusia. Yang satu adalah orang yang dililit utang, itu jangan diajak ngomong. Yang kedua orang yang lagi kebelet, jangan diajak ngomong dan diskusi. Yang ketiga yang tidak boleh diajak diskusi itu orang ngantuk. Jadi kesimpulannya adalah orang ngantuk ini. Ya berarti orang yang membuang waktunya untuk hal-hal yang produktif. gitu. Itu dalam apa mereka ya? Nah ini lagi nih. Anak-anak mereka, mereka ajari tiga bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ini tiga bahasa ini sudah, sudah menjadi bahasa yang apa bagi mereka. <tuh> yang jadi pertanyaan saya, mengapa kok mereka harus belajar bahasa Arab? Gitu. Kenapa enggak bahasa Inggris saja gitu ya Saya rasa ini ada tujuannya ini ya Saya melihat kalau seandainya kita berdagang dengan orang Cina Lalu kita enggak bisa bahasa Cina Suka ditipu oleh Cina itu <laughs> Suka ditipu kita oleh orang Cina itu ya Dan saya perhatikan-perhatikan Kalau ada orang Sunda Berbelanja di uh, toko orang Padang Lalu orang Sundanya pandai berbahasa Padang Harganya bisa murah Harganya bisa murah, karena ada apa namanya Ya karena Ya Ada empati, macam-macam dan Orang padang tahu, ini orang gak bisa dibohongin Kan begitu nah, Orang Israel ini kan mungkin sadar betul dia Bahwa dia ini punya musuh Musuhnya Arab Nah Oleh itu dia harus tahu apa yang dikatakan oleh Orang Arab kan Supaya dia tidak dikibuli oleh Arab Supaya dia tidak dicederai oleh Arab Dia harus tahu bahasa orang Arab gitu sehingga kalau dia ada bersama orang Arab dia enggak akan mungkin apa e, dibodohin gitu. Makanya menurut saya orang Indonesia ini kenapa lama sekali dijajah oleh Belanda? Karena enggak pandai berbahasa Belanda. <SILENCIO> Makanya lama dijajah oleh Belanda karena ketika Belanda melakukan pembicaraan-pembicaraan yang sangat konspiratif gitu, enggak tahu ini. Gitu, enggak tahu dia. Makanya orang orang orang Indonesia ini saya lihat lambat majunya, lama dijajah, ya kan menguasai bahasa Belanda, ya menguasai bahasa Belanda itu hanya sedikit sekali yang ketiga, mereka mempelajari bahasa Inggris, saya dulu lama menjadi grup diskusinya Profesor Dr. Santagdi Elisabana sastraon penjaga baru ya, kita punya grup diskusi di UNAS Universitas Nasional sana Dan Pak Ustaz Takdir membuka sebuah lembaga namanya Lembaga Penterjemah Nasional. Ya, karena menurut dia, kalau kita ingin merebut ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus bisa menguasai bahasa di mana ilmu pengetahuan dan itu ditulis. Dan menurut beliau, ilmu dan teknologi itu ditulis dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Arab. Gitu. Dan juga, apalagi dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita ingin merebut inovasi teknologi, harus bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau Pak Sultan Taghdir Syabana melihat begini, kita tidak usah pandai berbahasa Inggris, tiru saja Jepang. Gitu. Jepang itu tidak pandai orang berbahasa Inggris, tapi dia setiap buku yang bagus-bagus dalam bahasa Inggris diterjemahkannya ke dalam bahasa Jepang. Gitu. Jadi orang Jepang tidak usah repot-repot lagi belajar bahasa Inggris. Makanya kita orang Indonesia agak terlambat, kenapa? Karena membaca satu halaman itu lamanya, minta ampun, bisa satu jam itu kan, baru tembus. Padahal bukunya tiga halaman, berarti kan. Nah, kalau orang Israel mengedepankan, dah kalau gitu anak-anak kita diajar berbahasa Inggris, jadi anak-anaknya dah masih kecil sudah pandai berbahasa Inggris. Terus. Eh, belajar matematika berbasis perniagaan. Nah ini saya belum ngerti juga nih. Gimana tuh? Saya rasakan kita matematika 2 x 3, 6, 4 7, berapa? 28 gitu kan. Kalau ini kayaknya dia ngajarkan nggak gitu. Kalau seorang ibu ya, membeli uh, dua apa, dua dua butir telur ayam gitu kan ya, harganya 10 rupiah Berapa uang yang harus mungkin begitu barangkali ya. Karena berbasis dengan perniagaan. Jadi contoh-contohnya itu terkait dengan perniagaan, hitung-hitungan dalam bisnis. Jadi apa itu kira-kira kesimpulan? Jadi kesimpulan saya, anak-anak itu sedari kecil ketika sudah mulai diajar kepada dia matematik, dia sudah pandai berhitung dan berhitung, -berhitung dalam konteks bisnis. Berhitung dalam konteks berniaga. sehingga akhirnya berniaga bagi dia menjadi sesuatu yang penting gitu karena apa namanya virus berniaga itu sudah eh, apa, disampaikan ya. sudah diajarkan kepada anak didiknya eh, sedari kecil lalu mereka sangat mengutamakan mata pelajaran ipa dan anak-anaknya bernegoslok dengan sains nah kalau kita di struktur Dunia pendidikan kita ini 74% ilmu sosial, 26% ilmu eksakta. Kalau di sini terbalik kayak ini Kalau bagi kita strukturnya 74% ilmu sosial, 26% ilmu eksakta. Kalau bagi mereka kalau di gojlock, berarti 74% sains, ilmu-ilmu eksakta, 26% ilmu sosial, begitu. Nah, terus anak-anak didorong untuk menciptakan produk jadi kalau setiap belajar apa yang akan bisa kamu produk ini kalau belajar ini, kamu melakukan ini, apa akan kamu produk jadi ada apa, endingnya ada berupa produk ya nah, yang sangat mereka itu kan adalah kalau ada ide jadi pendidikan mereka merangsang kreativiti dan kalau ada kreativiti atau ide mereka yang terkait dengan pembuatan senjata Kalau buat ke begini, ini senjatanya akan apa? Ah itu sangat didukung itu. Jadi pemerintah sangat mendukung kreativiti anak. Kalau kreativiti itu menyangkut senjata, membuat senjata, produknya senjata, atau menyangkut medis, menyangkut medik, obat, atau menyangkut hal-hal yang bersifat teknik, teknologi, nah itu sangat dibantu itu. kalau di negeri kita saya lihat tidak itu ya nggak nggak apa kan waktu kita kecil kecil-kecil dulu ada ya membuat senjata senjata apa e creativity masyarakat lokal membuat senjata itu kan semestinya kalau oleh di Israel tuh dibantu itu di backup itu kamu membuat senjata apa oh begini oh di, di apa dibantu itu difasilitasi dikondisikan gitu kalau ada obat yang mereka temukan oh ya mereka bantu Kalau olahraga yang diutamakan memanah Memanah dan menembak Kan alimu auladakum birimah Ini hadis ini nih. Jadi anak kamu memanah Kalau nabi itu tiga Alimu auladakum bisibahah Alimu auladakum birrimahah Satu lagi Alimu auladakum Berenang Berenang memanah berkuda iya berkuda kan berkuda jadi ini tiga dan kira-kira apa manfaatnya bagi anak didiknya ya melatih fokus bagaimana anak-anaknya kalau bekerja dia fokus saya baca kunci suksesnya Irwan Hidayat yang punya jamu jamu apa sudah muncul kata Irwan Hidayat, kalau kita mau sukses panorabas, ada tiga syaratnya. Salah satu itu fokus. Jadi fokus ini kalau Imam Syafi'i menyatakan menjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat. Itu arti fokus. Tidak terpecah-pecah perhatiannya. Dan berlari. Saya tidak tahu nih kalau berlari. Ini supaya kuat fisiknya. Bagaimana kali ya? Kaki-kakinya supaya apa kita? Nah. yang karena mereka sangat memperhatikan masalah ekonomi dan memberikan fokus ekonomi yang bermutu. Mahasiswa di akhir tahun harus mengerjakan proyek dan mempraktekkannya dan harus bisa menciptakan keuntungan besar. Aduh, enggak ada ini di negeri saya ini. Enggak ada ini. Betul-betul enggak -betul ada nih. Kalau ada contohnya hanya di di di, uni, di University. di Prastia Mulia University di Binus ada sedikit di Binus. Kalau di Cetiamul di Ciputra University memang kayak begini. Anda tidak bisa lulus kalau Anda tidak punya usaha. Dan kalau usaha Anda tidak apa? enggak berhasil, Tidak lulus. Sama dengan Israel ini. Saya rasa bukannya Israel yang meniru Ciputra, saya rasa tapi Ciputra yang meniru Israel ini kan. Kalau kita enggak, udah tamat faktor ekonomi, ekonomi, ekonomi dan bisnis lagi kan. Enggak pandai dia, enggak tahu dia berbisnis. Yang ketujuh merokok, tabu. Wah ini. Jadi ini orang NU nih agak bermasalah nih. Orang NU jangan tersejalan kok, enggak bisa berdampingan secara damai dengan Israel nih. Kalau orang Muhammadiyah bisa ya. Merokok tabu bagi mereka karena mengandung nikotin. Nikotin itu akan pengaruh sel utama pada otak, katanya nih. Pak saya enggak tahu nih Pak Win. Ini saya mencat. Nikotin itu pengaruh sel utama pada otak dan akan pengaruh gen. Sehingga nanti gen yang seperti itu akan melahirkan generasi yang juga akan milik ketergantungan pada rokok. Jadi udah kayak apa aja itu. Kait berkait ya. Jadi kalau ada kaki, makanya saya perhatikan tanpa menyebut nama ini sastra tokoh mama ya perokok, anaknya perokok juga seldia. Anak tokoh memadia apa dan perokok, anaknya perokok juga. Ya itu karena apa sel otak itu apa sehingga akhirnya anaknya juga kayak gitu. Nah. Jadi dari hal-hal yang seperti itu ya, dari pendidikan dan kondisi yang mereka ciptakan seperti itu, maka lahirlah putra-putri mereka yang hebat-hebat di dunia. Nah, itu. Yang pertama Mike Lazaridis, nih yang membuat BlackBerry. Kalau nggak salah Blackberry inilah yang dipergunakan oleh Obama sehingga dia bisa menang dalam Pilpres di Amerika. Blackberry ini diciptakan oleh Mike Lazaridis dan ini Yahudi. Yang kedua Arnold Schwarzenegger ini, ini kan bintang film, apa itu bintang film itu? Determinator menurut saya. Determinator kemudian dia yang jadi gubernur Los Angeles. yang ketiga adalah Albert Sabin penemu vaksin polio. Saya lihat banyak lagi itu yang melahir yang menemukan obat-obat. Tapi ini saya catat saja Albert Sabin. Terus yang keempat, Mark Zuckerberg, Facebook. Yahudi juga ini. Makanya saya bingung juga ketika ibu menyerukan memblokir apa? produk Amerika bagaimana namanya Facebook? Facebook sama apa ini? Bill Gates, Microsoft. Larry Page Google Google itu ternyata orang Yahudi juga yang buat kan Albert Einstein yang bom atom di Hiroshima, Sigmund Freud, Sigmund Freud psikoanalisa, Karmak, Lionel Messi saya nak nyangka ini saya ini pengagum Lionel Messi ternyata Yahudi dia Ya Allah ya Tuhan pemain bola yang sangat terkenal. Di bawah dia Ronaldo lah ya. Jadi ini ternyata Yahudi. Ini nama Lionel Messi ini. Kata-katanya itu, itu ada hubungan dengan bahasa Ibrani. Saya tidak bisa menguraikannya itu. Tapi kira-kira dalam kata itu ada makna 10. 10. Nah, 10 itu ten commandement. Tapi nomor punggungnya siapa? Lionel Messi kan. Makanya tiba tanda tanya, kenapa tidak nomor 9. Kenapa enggak nomor 7 Cristiano Ronaldo di punggungnya siapa? Lionel Messi. Kenapa dia pilih angka 10? Nah, kalau kita lihat di sini ada ada ada apa ya? Ada benarnya gitu. Nah. Sekarang nasib Israel nih ya. Bagaimana Israel? Israel ini memang terusir ini. Di zaman Raja Nebukadnezar di bumi hanguskan sehingga orang Israel itu bari terberit-berit ke diaspora ke Eropa barat, ke Eropa timur, ke Afrika dan sebagainya ada yang tersisa di di Semenanjung Saudi gitu. yang membunuhi dia itu Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia. Jadi kalau ada orang Yahudi di zaman Nabi itu mirip dengan apa ya? dan orang Cina di Jakarta di jangan di Jakarta, orang Cina di, di Depok di apa. Jadi ada sisa-sisanya gitu ya, sisa-sisa yang sudah kehilangan land, yang sudah hilang tanahnya. <tuh> bangsa ini dikutuk oleh Allah karena banyak membunuh para nabi. <tuh> dan yang paling apalagi sombongnya minta ampun ini bangsa yang paling sombong. Sehingga orang Yahudi itu sering mengucapkan kata-kata tuan tuh pelit, kikir. Dan tentu tuh miskin dari, dari kami Tuh, coba bayang itu. <laughs> Jadi orang Yahudi itu Menganggap dia lebih kaya dari Tuhan gitu. Sombong nggak itu ya nah, <clears throat> Orang Yahudi ini Di, di mana-mana dikejar-kejar Di Rusia dibunuhin Di Jerman Di zaman Hitler, sampai 11 juta orang dibunuh 11 juta orang Yahudi dibunuh Mengapa kira-kira dibunuh Kok dibunuhin mereka Ada sebabnya nih Karena Yahudilah yang menguasai ekonomi di sana. Saya lihat persis mirip dengan Cina di Indonesia. Jadi apa sebabnya mereka kaya? Kata Hitler nih, karena orang-orang Jerman itu sibuk berpolitik. Dia sibuk berpolitik. Sementara orang-orang apa nih Yahudi sibuk berbisnis. Mirip dengan kita. Kita sibuk berpolitik, Cina sibuk berbisnis. Akibatnya apa yang terjadi? Ya ekonomi di tangan mereka. Karena ekonomi di tangan mereka, politik juga tangan mereka. Karena kenapa politik di tangan mereka? Karena setiap orang yang mau jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden perlu duit dan mereka enggak punya duit. Di situ berlaku teori, bukan teori ya. Di situ berlakulah kata-kata Ali bin Abi Thalib yang Timan Shita fa'inna ka Amiru. was alman engkau kalauta engkau kalau memberi kepada orang tertentu maka orang itu akan bisa engkau perintah dan jika engkau meminta-minta Kepada orang tertentu maka engkau akan jadi tawanannya jadi Hitler melihat bahwasanya orang Jerman ini sudah dibuah kendali orang Yahudi gitu itu jadi oleh karena itu Hitler memiliki kebencian yang luar biasa terhadap orang Yahudi Makanya di negeri kita ini, kita harus hati-hati juga ini. Orang-orang Cina ini bisa dibunuhin ini. Ya kan? Kenapa? Karena kesal. Dongkol gitu ya. Apalagi mereka enggak mau turun ke bawah. Mirip dengan yang dirasakan Hitler di Jerman. Yang kedua adalah Hitler seorang yang populis dan dia terpengaruh oleh Karl Luger yang anti-Semit. Kenapa mereka anti-Semit? Ya karena itu. Kayak kita ini. Kita ada diantara kita yang benci sama Cina. Karena Cina kaya, mereka miskin gitu kan. Jadi ada gerakan anti-Cina di kita kan. Ada gerakan anti-Cina. Di sana tuh ada gerakan anti-Smith. Smith itu adalah diwakili oleh suku bangsa Yahudi. Karena ekonomi di tangan mereka. Karena kekuasaan di tangan mereka. Padahal jumlah mereka sedikit. Yang ketiga, Hitler sebelum menjadi penguasa adalah pelukis jalanan. dia pelukis jalanan, tapi lukisannya enggak laku enggak ada yang beli, sementara orang kaya banyak gitu kan orang kaya banyak lukisnya enggak ada yang beli gitu berbagai analisis, kenapa lukisannya tidak dibeli gitu ya tapi ada yang menyatakan lukisnya tidak bagus gitu tapi sebagai pelukis dia kan kesal, kok enggak dibeli ini lukisan dia, kesal dia kan tentu dia kesal kepada orang kaya bukan kepada orang yang miskin, karena orang miskin udah tahu dia enggak akan bisa membeli lukisan dia Tapi orang-orang kaya ini kenapa ndak beli? Dan orang kaya itu adalah orang Yahudi. Kesar dia kan? Tuh. Yang keempat, orang-orang Yahudi mau jadi tentara dalam Perang Dunia Pertama, dia jadi tentara. Tapi motifnya motif ekonomi. Jadi motifnya bukan motif untuk membela negara. Karena dalam anggapan mereka, kalau mereka menjadi tentara, E, makan mereka terjamin Keuangan mereka terjamin Makanya mereka mau jadi tentara Jadi kalau seandainya makan mereka, terjamin, e, mereka Tidak terjamin Keuangan mereka tidak terjamin Mereka tidak akan mau dia jadi tentara gitu. Jadi motifnya adalah motif ekonomi Itu juga membuat dongkol Hitler nah, Yang kelima Ini hati-hati nih Karena dia jatuh cinta kepada seorang perempuan Yahudi, anak gadis Yahudi Namanya adalah Eee Stefani Iskak, tapi cintanya tidak pernah kesampaian. Makanya saya ada punya seorang teman, orang Banten, orang Banten. Saya bingung sekali sama itu orang. Kenapa benci sekali dia sama orang Padang? Benci sekali dia sama orang Padang? Ternyata setelah kita korek-korek-korek-korek-korek, ternyata ada sebabnya. Dia mencintai anak seorang Uh, anak gadis dari seorang Ulama besar dari Sumatera Barat <laughs> uh, Seorang ulama besar dari Sumatera Barat Punya anak gadis Si laki-laki ini senang sekali Tapi si anak gadis Tidak mau mengopeni cintanya Akhirnya Si bapaknya Benci dari Sumatera Padang Jadi mirip dengan itu hari ini Hitler juga tak begitu. Dia cinta saya semasa orang gadis Yahudi, sehingga dalam karya-karya Hitler itu tidak ada lagi lah wanita yang secantik dia, namanya Stefanie Iskak ini. Tapi cintanya enggak kesampaian. Dan Hitler kawin dengan siapa namanya Eva Braun itu dianggap orang adalah hanya sebagai apa ya, sebagai pelarian saja, karena cintanya enggak sampai kesini, ambil ini karena apa ya, sekedar pelarian. Buktinya begini, besoknya mereka sama-sama bunuh diri. Begitu kawin hari ini, besok sama-sama bunuh diri. Ya kan, kalau mana-mana cinta, saya enggak mau saya hari ini kawin, besok bunuh diri. Gitu ya, mau mati besok. Ya kalau kita dapat kawin, kawin dengan wanita yang kita cinta kita kan ingin hidup seribu tahun. kan. Tapi ini, kawin hari ini besok sama-sama bunuh diri. Tandanya dia tidak cinta kepada Eva Brown. Jadi dia apa kawin dengan Eva Brown adalah hanya sebagai pelarian saja. Nah, yang apa, yang yang terakhir ini kematian ibunya. Ya, ibunya mati di tangan seorang dokter Yahudi. Jadi siapa namanya Hitler ini adalah seorang anak yang sangat mencintai ibunya. Dan ibunya mati di tangan seorang dokter Yahudi. Nah, ini juga menjadi apa, menjadi penyebab mengapa dia mencintai. <tuh> uh, Benci kepada Yahudi. Sehingga 11 juta orang lebih kurang. Dia bunuh. Yang disebut dengan Holocaust. Sejarah lahirnya Israel. Israel ini negara Israel ini lahir atas keputusan Liga Bangsa-bangsa. Yang membagi daerah Palestina. Ini dikonsiderannya itu gak begitu. Jadi ada negara Palestina. Tetapi karena perang dunia kedua, kerajaan Ottoman, negara Palestina ini sebenarnya bawah dominasinya kerajaan Ottoman. Karena kerajaan Ottoman termasuk kerajaan yang kalah dalam perang dunia kedua, maka oleh liga bangsa-bangsa oh, daerah Palestina yang merupakan daerah mandat dari Britania Raya, atas usul apa namanya Inggris eh, diperkenankan untuk membagi dua daerah Palestina itu yang satu dijadikan negara Yahudi atau negara Israel yang satu negara Palestina nah, kota Yerusalem itu di kota Yerusalem itu ada di daerah Palestina tapi tidak dibagi dua kota Yerusalem dijadikan kota internasional international city jadi tidak di bawah Palestina tidak dibuat Israel. Nah, begitu tuh kesepakatannya. Nah, gambarnya sebagai berikut. Nah. Jadi yang putih itu itulah Israel. <tuh> Jadi luasnya apa? Luasnya Israel itu hanya yang seperti putih itu. Yang apa namanya? hijau ya? yang hijau ini adalah negara Palestina ini. Tuh, ini tanpa panem, Kayak begini nih. Ketika dibagi kayak gini. Ah. Tanpa tujuh kayak gini dia gambar ini. Yang putih itu Israel, yang hijau adalah Palestina. begini penjelasan. Jadi orang Israel tidak semua orang Israel terusir dari dari tanah ini ya. Cuma mereka mencar-mencar, mencar-mencar kayak gini, mencar-mencar kayak gini. Mencar-mencarnya kayak gini ya. Jadi lebih berat ke utara, mendekati Lebanon dan Syria. sangat jauh dari apa? dari Jordan sama Mesir. tahun 47 dibentuklah negara Palestina. Kayak gini bentuknya nih. Yang putih itu Israel, yang hijau adalah e, Palestina. Nah, Yerusalem ini, ini Yerusalem ini, ini Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu berdasarkan kesepakatan Liga Bangsa-Bangsa itu ada di tengah-tengah wilayahnya Palestina. Nah, tahun 67. Mesir, Saudi, dan apa menyerang apa menyerang Israel dan parlementirnya waktu itu Golda Meir sedang mampir rapat diserbu rapatnya berubah menjadi rapat melawan apa rapat uh, menyerang balik apa tentara-tentara uh, Mesir akhirnya dalam perang enam hari Israel menang. Nah. mau Bapak lihat gambarnya? Ha. Ya, gambar kayak gini. Ha. Jadi tanah Palestina menjadi meluas. Yang benar-benar putih itu tanah asli dia yang berdasarkan kesepakatan, yang ini pendudukan. Yang agak kurang putih itu daerah-daerah pendudukan, daerah, daerah yang dia duduki. Ada? Ini tanah 67 nih. Nah, PBB menyatakan sikap <tuh> Berhenti sampai sini gitu. Berhenti, nggak boleh lagi apa pendudukan-pendudukan. Stop, kita berunding gitu. Eh, tapi Yahudi terus juga dia, terus juga dia. Nah. sekarang negara Israel kayak gini nih. Eh, negara Palestina kayak gini. Kalau tadi kayak gini, masih ada seperti satu kesatuan ya? Makan masih ada seperti satu kesatuan. Sekarang nggak lagi gini, nah. nah. di belah-belahnya, di belah-belahnya kan. Jadi orang Israel orang Palestina itu adalah sekarang negara yang dikeliling oleh negara dan di tengah-tengahnya disobek-sobek, di sobek-sobek tengah-tengahnya itu. Inilah realitas Palestina hari ini. kira kira bagaimana apa hatinya rakyat Palestina itu ya. Nah, kalau digambar ini Palestinian loss of land sejak tahun 40 sampai 2010 ini. Dari kayak begitu yang birunya besar kan mengecil mengecil mengecil mengecil kan. Pertanyaan saya apakah mungkin rakyat Palestina mau berdamai dengan Israel? Dalam benak saya tidak mungkin. Di negeri ini ada namanya Panglima di Ponegoro. Anak raja. Turun. Dari takhtanya. Menghadapi Belanda. Karena Belanda memungut pajak. Memungut pajak cuma bukan menguasai lahan. Ini lahan yang diambilnya. Makanya ketika saya melihat ada anak yang anak perempuan, anak-anak Peristina yang perempuan berteriak melawan Israel menghadang tank saya melihat itu luar biasa jadi Bapak dan Ibu saya melihat ini mengapa Israel bisa seperti ini bisa membuat seperti ini Karena dia di backup oleh negara adikuasa, namanya Amerika. Timbul lagi pertanyaan, mengapa Amerika all out betul membela Israel? Ah. Ini mungkin hanya bisa <coughs> dilihat dengan mempergunakan teori. Ada teori tentang. siapa yang akan menjadi penentu di suatu negeri pertanyaan ini lama lama nggak terjawab secara empirik based on scientific research gitu ya tapi setelah Profesor Dr. Jeffrey Winters melakukan penelitian penelitian itu ditujukan untuk menjawab itu, siapa yang akan jadi penentu di suatu negeri hasil temuannya itu adalah begini yang menjadi penentu yang yang menjadi penentu di suatu negeri adalah orang yang menguasai sumber daya material di negeri itu. Karena orang yang menguasai sumber daya material di negeri itulah yang akan menguasai ekonomi dan politik. Kalau dia menguasai ekonomi gampang bagi kita untuk mengetahuinya. Tapi bagaimana kok dia juga bisa menguasai politik? Karena kalau kita berpolitik kita perlu dana. Kalau kita perlu dana, dana yang diperlukan tidak kecil, tapi harus besar. Yang punya dana-dana besar itu di Amerika adalah orang Yahudi. Oleh karena itu tidak ada Pemimpin di Amerika itu yang tidak di backup oleh Yahudi, tuh. Dan orang Yahudi bisa berpindah-pindah dari AKB dari BKC, selama yang bersangkutan loyal kepada dia, loyal untuk membantu perjuangan rakyat eh, bangsa Israel. Kalau tidak loyal dicabut, makanya Obama dalam Prioritas pemimpin yang pertama hampir jatuh. <tuh> hampir jatuh, kenapa? <tuh> Karena begini, ini. Ini namanya West Bank. Ini namanya West Bank. <tuh> Di Mahkamah Internasional, Israel diminta untuk tidak mendirikan pemukiman di West Bank kalau dia bangun pemukiman di West Bank West Bank ini yang biru itu ya kalau tadi ini sudah sobek-sobek ini kan ini kan sudah sobek-sobek ini artinya ini sudah mereka duduki dan mereka bangun kalau ini belum ini dalam keputusan Mahkamah Internasional pemukiman yang dibangun oleh Israel di West Bank ini semuanya adalah ilegal. Tuh. Ah. Mahkamah Internasional itu adanya di Den Haag. Dan Uni Eropa, Uni Eropa hari ini itu konsisten dengan itu. <tuh> Uni Eropa konsisten dengan keputusan Mahkamah Internasional itu. Ndak boleh Israel membangun di West Bank ini. Ini nggak boleh ini. Harus dikembalikan kayak gini. Oleh itu apa yang dilakukan oleh Uni Eropa, makanya saya kemarin ditertawakan Bas ini mau mau memboikot perdagangan Israel ya Israel sama Amerika. Ndak mungkin. dia bilang tidak mungkin Uni Eropa sudah duluan memboikot ini sekarang ini Israel lagi kelimpungan ini karena Uni Eropa tidak mau menerima kehadiran susu yang diproduksi dari pabrik-pabrik yang ada di West Bank ini karena susu itu bahan bakunya adalah ada di sini di daerah di daerah di daerah ini nih, nih. jadi uni Eropa menolak kehadiran produk-produk Israel kalau produk-produk itu bahan bakunya berasal dari daerah pemukiman ilegal. Bagaimana kalau saya ada bahan bakunya dari Tel aviv yang bukan dari Daftabukim? Boleh? Jadi kadang-kadang saya pikir-pikir ya lebih hebatan orang Uni Eropa daripada orang Indonesia ini. Oleh karena itu makanya kesimpulan saya, saya Dua malam yang lalu wawancara di TV1. Bagaimana nih Pak Mungkin apa tidak ini? Mengapa enggak mungkin? Tapi syaratnya satu. Umat Islam atau negara-negara Roki mau bersatu gitu. saya di antaranya menyodorkan konsep masih terkait dengan apa namanya? dengan boikot ini. menurut saya yang juga sangat strategis karena ini adalah boycott currency, uh, currency boycott boycott mata uang dan ini mungkin dilakukan karena apa namanya karena uh, gubernur bank sentral kita sudah melakukannya dengan gubernur bank sentral Malaysia dan gubernur bank sentral Thailand, apa yang mereka lakukan yaitu Mereka melakukan lokal currency settlement framework apa tuh lokal currency settlement framework jadi sebuah kerangka berbisnis ekspor impor yang tidak lagi mempergunakan mata uang dunia ketiga selama ini ternyata Indonesia kalau berbisnis ekspor impor dengan Malaysia ternyata bukan pakai rupiah dan ringgit pakai dolar ternyata. <tuh> selama ini kita kalau bertransaksi dengan Thailand, tidak pakai baht atau rupiah, tapi dengan dolar dengan adanya local currency settlement framework ini maka Indonesia dan Thailand dalam berbisnis, tidak lagi perlu terbias dolar, dollar karena kita sudah bisa masing-masing memakai uang kita kalau kita ekspor ke apa namanya ke Thailand orang Thailand bayar dengan bat Hai kalau orang Thailand mengekspor ke Indonesia orang Indonesia bayar dengan rupiah kosepilih tidak saya dalam rilis saya atas nama PP Muhammadiyah saya mendukung ini local currency settlement framework ini dan saya minta untuk diperluas Hai jangan hanya dengan dua negara ini saja Tapi dengan semua negara ASEAN kita menerapkan ini dan tidak hanya dengan negara ASEAN tapi dengan negara Asia Selatan, seperti dengan Bangladesh, India, Pakistan dan juga dengan dengan Asia Timur, dengan Jepang, dengan Korea, dengan China, dengan apa namanya Vietnam, ya, kita pergunakan uh, uh, lokal uh, currency settlement framework ini. Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu. <tuh> Dahsyat sekali Saya pernah ketemu sama Pak Matir Muhammad Beberapa kali saya ketemu Pak Matir Muhammad Saya menyatakan sama beliau, Pak Matir saya ini Ya adalah orang yang sangat kagum Saya kagum pada dua sosok Dua tokoh saya bilang, satu Pak Arto Kedua Bapak Dia tanya sama saya, apa yang saudara kagumi pada diri saya Saya begini Saya punya ide Yang sama dengan ide Bapak Apa itu? yaitu oh, mata uang tunggal dunia Islam, mata uang tunggal dunia Islam. Kalau Eropa sudah punya euro sebagai mata uang tunggalnya, ya, dunia Islam sepatutnya juga punya mata uang tunggal. gitu. kita berdiskusi. <tuh> kenapa bisa? dan ini menurut saya lebih hebat dari bom atom. Kalau Amerika itu kita bom ya belum tentu tak lu dia. Tapi kalau mata uang tunggal dunia Islam ini kalau kita terapkan ya Donald Trump bisa datang ke Cipu, tak ke rumah saya ini. Benar ini kalau seandainya ini dunia mau ngikutin ini ya bisa. Kenapa? Karena begini. Pakai kurva supaya dolarnya tetap permintaannya menurun. Kalau supaya tetap permintaannya menurun berarti harga US dolarnya bukan lagi ambul, bukan lagi amur itu, tapi terjun bebas itu. Gokolek itu apa, ekonomi Amerika kan begitu goyang donald trump langsung terbang ke Jakarta temui saya di Ciputat kan, itu minta supaya dicabut nih mata uang tunggal dunia Islam ini. Lalu saya bilang sama Pak Matir, Pak Matir ini ide bagus, kenapa bapak mundur? Dia senyum. Anda tahu Anda mau saya mati Kenapa Pak Kalau ide ini saya teruskan Saya mati Kenapa dia mati karena dia dibunuh Kenapa dia dibunuh Karena dia menggoyang ekonomi Amerika itulah sebabnya Saddam Hussein saya mati Ya selain takdir Allah ya Selain takdir Allah Saddam saya mati karena inilah Salah satu sebabnya dia menggoyang ekonomi Amerika apa sebabnya Saddam Hussein tak mau menjual minyaknya dengan US Dollar. Dia mau menjual minyaknya dengan Euro. Akhirnya Jodbus kelimpungan mencari Euro untuk membeli minyak dia. Lalu ke Jodbus itu berpikir. Anda yang saya yang kelimpungan atau Anda yang kelimpungan? Ya perang. Makmar Gaddafi juga sama. Mati juga gara-gara itu. Kata siapa? Si... Matir Muhammad, saya enggak mau mati. Saya belum mau mati. Maka saya mundur. Sekarang negaranya kayak gini nih. Israel udah kayak gini. Pandrabas kira-kira bagaimana? Ini kan negara yang paling dekat kan Jordan ini nih. Jordan paling dekat sekali Jordan nih. Jordan, Syria, Lebanon, Mesir. Saudi di bawah ini. Jordan bagaimana Pandrabas? Jordan itu sudah ditusuk hidungnya oleh Yahudi. Orang Jordan itu terkenal suku bangsa yang jarang mandi. Rajanya hebat King Abdullah tapi jarang mandi itu. Kenapa jarang mandi? Karena mencari air di Jordan itu susah. Satu-satunya sumber air Jordan itu dari sebuah sungai. Yang sungai itu sudah ada di bawah was occupied by Israel. yang tanahnya itu, yang daerah itu sudah didudukin oleh Israel. Jadi Raja Abdullah itu diancam, "Kamu mau selamat apa bagaimana? Kalau mau selamat jangan macam-macam. So kalau kamu apa macam-macam, saya racun di sini mati kamu semua di sana. <laughs> racun air-air sungai, mati, mati kamu semua di sana. Jadi kesimpulannya Jordan tidak bisa. <clears throat> Terus siapa lagi Panrabas? Kalau Syria sudah apa? Yang mungkin diharapkan Saudi Saudi juga nggak mungkin gak akan mungkin gak terbayang oleh saya Saudi akan bisa mengerahkan tentaranya menggempur Israel, gak mungkin, gak terbayang oleh saya kenapa? karena dalam benak orang Saudi ini musuh yang paling besar itu bukan Amerika tapi Iran <tuh> musuh paling besar itu adalah Iran dan takutnya Saudi itu luar biasa kepada Iran karena kalau seandainya Iran ini berkembang terus, maka kerajaan ambruk. Kerajaan apa keluarga Salman ini keambruk ini. Mereka mau nggak mereka akan kehilangan kekuasaan, nggak mau kehilangan kekuasaan. Mereka itu mereka berusaha mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana cara yang pertahankan kekuasaannya? Ya hadapi Iran, mampu nggak dia menghadapi Iran sendiri? Nggak mampu dia. Bagaimana caranya? Dia perlu bantuan orang lain. Siapa yang bisa membantu dia? Ada dua negara yang bisa membantu dia. Satu Amerika. yang kedua Israel apalagi putra mahkota hari ini namanya Muhammad bin Salman MBS itu lebih takut lagi dia mati mah kan? oleh karena itu apa yang Iran dia lakukan daripada berperang dengan Israel lebih bekerjasama dengan Israel tapi tujuannya bukan apa, tujuannya adalah membendung lajunya Iran begitu supaya Iran tidak masuk, karena di Saudi itu sudah terkepung. Sekarang di selatan, Houthi namanya, itu Syiah. Di di apa namanya? Di Syria dan di Lebanon, itu ada kelompok tentara yang belum pernah dan tidak bisa Israel menaklukkannya, nama Hizbullah. Hizbullah itu Syiah. Nah, Israel berkepentingan untuk menghadapi Hizbullah. Siapa yang bisa menghadapi Izbullah? Yahudi Saudi? Gitu. Karena Saudi sangat benci sama Izbullah. karena Isbulah Syiah. Jadi kesimpulan saya, ini ber enggak akan selesai-selesai ini kalau begini nih. di Monas berkumpul jutaan orang gitu ya. Mungkin enggak ya mungkinlah pergi ke sana. Bagaimana pergi ke ke Palestina. Ah, kalau saya lihat anak-anak muda bersemangat sih, banyak yang bersemangat, tapi belum lagi sampai sana dah mati duluan itu mah. Karena lewat satelit bisa dipantau kan. Nih 1 juta orang naik kapal, 10 kapal itu kan ya dah tamat riwayatnya mah. Dilihat dari satelit kan jangankan apa, rumah kita aja isi rumah kita aja tahu, ini ini HP ini berbahaya sekali sekarang ini ternyata. Jadi kalau saya saya melakukan sesuatu ini pasti ketangkap asal bawa HP asal HP ini diba kecilin ditinggalkan ya Aboy ini pasti ketangkap pasti karena sinyal sinyalnya sudah apa gitu jadi kesimpulan saya menghadapi Israel dengan berperang berat nah oleh karena itu perang zaman sekarang ini dirubah bentuknya jangan perang bersenjata Perang ekonomi, <tuh> perang ekonomi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, saya pernah melakukan apa? Menghimbau pemerintah untuk mempelajari penutupan perusahaan-perusahaan e, starbuck karena dia mendukung LGBT, CEO-nya mendukung LGBT, dan saya menghimbau masyarakat untuk mempertimbangkan. Bagi memboikot Starbuck itu hasil apa? Saya diwawancarai oleh wartawan-wartawan dari Prancis, Amerika, ternyata itu menjadi isu global. Dan salah satu yang mereka temukan itu adalah beberapa minggu kemudian itu Starbuck itu ambruk penjualannya. Pertanyaan saya itu kan yang ngomong saya sendiri itu ya. Coba masa sebanyak kemarin itu 7 juta orang. dan hari ini menurut saya semangat untuk apa? untuk tidak lagi minum aqua cukup tinggi untuk tidak lagi membeli produk uh, buatan Amerika apa sudah mulai tinggi nih. Gitu. Nah, Oleh karena itu kesimpulan saya perang ekonomi jauh lebih aman, lebih mungkin. Karena seberat apapun produk mereka kalau tidak kita beli mau ngapain dia? Gitu. Nah, Oleh karena itu Pak Harto dulu membeli, apa namanya membeli pesawat terbang pesawat tempur tidak lagi ke Amerika tapi dia belinya ke apa ke Uni Soviet, ke Rusia, Sukhoi. Ya kan? Karena ketika di F-16 dibeli kemudian oh, Amerika ingin mengendalikan Parto, Parto tidak mau dikendalikan, lalu Parto akhirnya di embargo suku cadang F-16-nya tidak mau dijual sehingga akhirnya F-16 yang harganya triliun itu bisa terbang kan? Begitu. nah jadi bapak-bapak dan ibu ibu mungkin barangkali ya kezaliman yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini harus kita hadapi, harus kita lawan dan menurut saya melawan itu adalah ibadah, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu ta'ala dan salah satu yang bisa, dua hal yang bisa kita lakukan yang pertama berdoa berdoa udah jelas ya gampang lah itu ya yang kedua adalah mencoba mengendalikan diri kita untuk tidak membeli produk-produk yang berasal dari mereka, kecuali kalau memang seandainya belum ada uh, substitusinya, produk pengganti produk substitusi produk penggantinya. Kalau ada produk penggantinya menurut saya kita berjitih dengan marah ridho dari Allah mudah-mudahan produk pengganti ini akan tetap maslahat bagi kita semua. Itulah mungkin yang barangkali saya sampaikan. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masih ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dan menanggapi. Pak Agus Dunda silakan. Sudah siap-siap kayaknya nih Pak Agus. di ujung Pak Pak Agus silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dipaksa Pak Satiri jadi ya harus bertanya bukan bertanya saya setuju dengan Ustadz Anwar Abbas dan mungkin perlu kita beri aplos ya Statement Pak kemarin luar biasa pembacaan petisinya dan kalau sikap itu dilakukan secara istiqomah oleh Umat Islam saya rasa menjadi sesuatu kekuatan yang nyata. Hanya memang rahasia kehebatan Yahudi yang tadi disampaikan adalah sebuah rahasia. Tapi ada rahasia lain yang perlu diungkapkan juga adalah rahasia kekalahan Yahudi oleh umat Islam. Itu juga rahasia. Dan semua tertulis dalam Al-Quran e, menjadi sebuah kenyataan. Hanya memang Ustadz Anwar Abbas, umat Islam ini sekarang meninggalkan berbagai hal sangat memprihatinkan. Ada dua hal yang mungkin tadi diceritakan Ustaz Anwar Abbas untuk beberapa variabel kecerdasan umat Yahudi. Kafaah misalnya. Kafaah ini kita tinggalkan dengan luar biasa. Kalau kita mungkin di kalangan habaib mungkin masih masih menjadi sebuah ideologi gitu ya. Tapi bagi semua kebanyakan umat Islam itu sudah cair. Ini hikmah menjaga keturunan. Dan di kaum Yahudi memang luar biasa dalam menjaga ini. Namun kita kadang nyinyir karena kita juga masyarakat modern gitu. Nah ini mungkin eh, apalagi kalau melihat eh, para habaib dalam menjaga kafaah ini eh, kita tidak tidak tidak bisa me, apa namanya, me, mengiakan karena frame kita memang sudah frame modern. Yang kedua warok. Kaum Yahudi tadi dijelaskan oleh uh, Ustadz Anwar sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh atau apapun yang masuk ke dalam tubuh. Hanya saya me menolak satu hal tadi yang tentang rokok itu bid'ah, ah. <tuh> bid'ah budaya itu. Nah, kelihatannya memang muslim harus meneguhkan kembali. logika kita, saya sangat sepakat dengan apa yang kemarin terjadi, deklarasi kita dan memang kita ini lebih bersifat metafisik dalam melihat hidup dan kehidupan ini sebagai sebuah pengejawantahan tahan ajaran-ajaran Islam, muslim selalu ber, berpegangan dengan itu tapi itu kekuatan dan di sisi lain, Yahudi ini lebih rasional dan empirik dalam melihat hidup dan kehidupannya. Nah, kita mungkin bisa mencoba dua metodologi ini e, kita implementasikan dalam hidup kita. Karena, sekali lagi, e, ikhtiar adalah sesuatu yang yang menjadi e, kekuatan umat Islam dan keyakinan dalam pengejawantahan tahan ajaran Islam. Nah, mungkin ini bisa mendapat sentuhan rasional dalam ikhtiar ini, dan terakhir tadi Ustadz Tanwar mengatakan doa, doa adalah senjata umat islam yang luar biasa dan seperti apapun kekuatan Yahudi dalam, dalam hal ini kelihatannya dalam beberapa sejarah kalah dengan doa nah ke, sebenarnya kehidupan rasional wahyu umat islam ini luar biasa hanya memang e, banyak teks banyak buku menyebutkan kecerdasan yahudi e, agak luar biasa gitu ya walaupun sebenarnya sejarah umat yahudi yang anak-anak e, dari e, nabi Yakub dan itu awalnya kan berantakan sekali sebenarnya Ustaz Anwar Abbas jadi sebenarnya awalnya berantakan sekali hanya memang Yehuda ini merintis kehidupannya dengan sebuah bangunan rasional dan empirik dan sekarang menjadi sebuah ideologi yang luar biasa insya Allah sih kita bisa mengalahkan itulah kalau misalnya kekuatan majelis ulama Indonesia tetap solid dan Indonesia bisa mengusir kekuatan Yahudi ini dengan muslim yang semakin kuat takbir Allahu Akbar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa Pak Agus uh, tidak anti rokok ya? <tuh> saya ketemu sama Profesor Dr. Amfasa Muluk. Beliau saya bukan dia datang ke MUI, saya yang terima. Minta dukungan MUI tentang <tuh> bagaimana cara supaya bangsa ini anak bangsa ini berhenti merokok karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. <tuh> Lalu dia cerita tentang hasil-hasil riset 7000 judul tulisan di E, internasional jurnal yang berkualitas tentang rokok tidak ada satu pun hasil penelitian yang menyatakan bahwa merokok itu baik <lacht> masih merokok makanya bagi saya yang bagus, kalau bagus itu belum begitu perokok lah kiai-kiai yang perokok ini ya jadi menurut saya orang yang perokok itu adalah orang anti ilmu menurut saya itu jadi anti ilmu berarti anti pada kemajuan <lacht> Udah, yang pertama. Yang kedua ini. Tapi katanya Pak Agus berhenti merokok. Sudah, karena cakit jantung ya? Bagus. mestinya bagus Agus cerita tentang bagaimana dia kok berhenti merokok. Yang sekufu ya. Ini di Jawa ada kafa'ah itu kan apa ya? Kaya sama kaya gitu. kawin kawin itu sekufu. Bibit, bobot, bebet ya. Jadi memang ada ini. Tapi Saya enggak tahu persis, bagi saya sekufu agama yang penting ya. Jangan berbeda agama. karena saya perhatikan, setiap keluarga, enggak apa-apa, karena dia sudah angkat juga, dulu ada namanya penyanyi dan penari, apa goyang-goyang ini, bintang film dia, punya suami ronak pangkabian, rena pangkabian pampers. Siapa namanya? Ah, Malik. Kamilah Malik ditanya, bagaimana Anda mengatur hubungan Suami istri yang sama-sama Yang berbeda agama, oh enggak kami baik Kami baik, kami baik Beberapa orang kemudian cerai kan Baru dia ceritain bagaimana masalahnya Jamal Mirda juga kayak gitu Ya, gak ada apa-apa Sekarang cerai kan ya Bermasalah, gitu Jadi kesimpulan saya Kenapa Bermasalah, karena melanggar ketentuan Allah gitu kan Jangankan itu, kita kalau nyuruh anak kita atau anak kita melakukan sesuatu yang gak sejalan dengan pandangan kita sakitnya hati ini luar biasa. Apalagi istri. Kalau saya, istri saya beda agama sama saya, 10 kali saya ceritakan dan cari. <laughs> 10 kali saya ceritakan dan cari. Karena bagi saya, yang saya cari dalam hidup itu adalah kebahagiaan. Ya, bukan hanya hubungan fisik, kan kebahagiaan yang kita cari. Saya yakin dan percaya berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah kawin membuktikannya gak ada yang apa. Gitu. yang terakhir ini saya ini baru pulang dari suatu daerah dan bertemu sama seorang ahli hadis. Jadi ada hadis gini ya. Jadi nanti akan tiba waktunya di mana Palestina itu akan ditaklukkan lalu orang Yahudi lari terbirit-birit ya, lari terbirit lalu mereka bersembunyi di balik-balik pohon. Lalu pohon itu ngomong Di belakang saya ada orang Yahudi yang bersembunyi tangkap dibunuh, tangkap dibunuh. Hanya satu pohon yang tidak bicara. Nama pohonnya apa ya? Gorkot ya, gorkot. Pohon gorkot yang enggak ngomong. Karena itu pohonnya orang Yahudi dan oleh orang Yahudi memang pohon itu ditanam di mana-mana. Kalau kata orang, kalau kita pergi ke Israel, pohon gorkot itu ada di mana-mana itu. Hanya pohon itu yang tidak ngomong gitu kan? Pertanyaan saya, kok? dia nanti akan tiba waktunya dimana Yahudi yang hari ini sombongnya luar biasa, nanti akan terulang lagi dia akan dibunuhi lagi, seperti dibunuh di zaman Nebukadnezar, di zaman kerajaan Biblionia, seperti di zaman Hitler akan dibunuh lagi apa dia tidak lagi bisa mempertahankan diri Pak Narabas, tidak kenapa dia tidak bisa lagi Pak Narabas? karena yang membelanya sudah lemah tempat dia bersandar sudah lemah siapa yang tempat dia bersandar? Amerika Kenapa Amerika lemah pandrabas? Karena ada ayat dalam Al-Quran bunyinya begini. Era itu akan saya perdilirkan di antara manusia. Jadi artinya ayat itu mengisyaratkan kepada kita. Bahwa tidak akan ada satu negara pun di dunia ini yang mampu mempertahankan kejayaan selama-lamanya. Gitu. Bisa dibuktikan secara empirik. Dulu ada namanya Mesopotamia hilang. Ada namanya Bizantium hilang. Ada namanya kerajaan Iran hilang kan. Ada namanya daulat Bani Umayyah, hilang juga. Ada daulat kerajaan saya, daulat Abasyah, tenggelam juga kan. Ada kerajaan Turki Usmani, tenggelam. Ada era Eropa, tenggelam juga. Tahun 2040, hari ini saja, hari ini. Kalau 5 tahun yang lalu, politik di tangan Amerika, ekonomi tangan Amerika. Tapi kalau hari ini, politik masih di tangan Amerika, tapi sudah jatuh nih. ekonomi sudah enggak datang Amerika lagi, ekonomi sudah tangan Cina. Tahun 2040 strukturnya akan berbeda lagi. Ranking 1 menurut World adalah Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Jadi kesimpulan saya nanti Cina, India, Indonesia apa menjepit menjepit Amerika. Kelopak-kelopak ke Amerika. begitu Amerika kelopak-kelopak mungkin diantara kita agak sulit memahami kok Amerika bisa kelopok ya. saya tahun yang lalu ke Amerika, ke Washington teman saya yang berkewarganegaraan apa Amerika itu bilang begini, Master Anwar coba anda lihat apa yang tampak oleh anda yang tampak oleh saya adalah gedung yang tinggi mencakar langit ya anda betul, apa lagi yang tampak oleh anda jembatan yang megah, ya anda betul tapi coba, saya minta anda coba lihat lagi apa yang tampak oleh anda di balik gedung yang tinggi itu di balik jembatan yang megah itu, apa yang tampak oleh anda saya bilang, tidak mengerti saya, apa yang tampak oleh saya dia bilang begini itu gedung yang tinggi itu seperti manusia juga dia akan ada umurnya itu nanti pasti roboh itu kalau tidak roboh dia akan roboh sendiri jembatan itu juga akan begitu, dia seperti manusia akan roboh akan ada usianya dan akan roboh atau roboh, dirobohkan atau roboh sendiri dan ketika dia roboh kami sebagai bangsa ingin membangun kembali ketika kami ingin membangun kembali kami nggak punya duit saya tanya kenapa anda tidak punya, tidak punya duit karena negal kami hari ini hutangnya sudah luar biasa Jadi kesimpulan saya, sadaqallahul Jadi benar ini firman Tuhan ini bahwa era itu memang akan dipergilirkan oleh manusia, oleh Allah di antara manusia-manusia. Dan nanti akan tiba waktunya, saya rasa dalam hitungan apa? Ya puluhan tahun lagi. Jadi Amerika tidak lagi mampu membela Israel, Tiba pertanyaan, siapa lagi akan membela? Uni Eropa sudah enggak bela, Cina enggak bela, Rusia enggak bela, membela siapa? Tentu dia akan minta perlindungan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka sama dia kan. Jadi kesimpulan saya, ini memang tidak diperangin pun Israel ini, hancur juga. Cuma kalau tidak diperangin, dimanapun kita mendapatkan pahala kan gitu ya. Oleh itu bagi saya, harus lawan terus gitu. Dan insya Allah. Makanya bagi saya, lewat doa, mungkin mereka bisa dipercepat. Yang harusnya 30 tahun, bisa dipercepat menjadi 15 tahun kan ya. Sehingga apa namanya, arrestinah bisa mendapatkan hak-haknya. Karena sudah jam 9 lebih atau kurang maaf. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kabar majelis. Subhanaka wa bihamdika syaddu anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Pengumuman, tanggal 26 untuk sementara waktu pengajian diliburkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, lihat deh, apa aku ini lagi cari-cari di internet, mm -hmm. ternyata banyak banget kasus-kasus bullying pada oh, remaja saya. Kamu nemu ya? Betul banget nih, banyak banget ternyata oh, senioritasnya. Oh iya, tuh-tahul tuh. Ada di situ korban bullying sampai bunuh diri itu tuh parah banget, sumpah. Bener, bahaya banget. Ternyata di sekolah-sekolah sekarang banyak sineritas dan junioritas buat kamu alai sekolahnya. Waalaikumsalam. Halo Tante Dian, <lain> apa kabar Tante? Baik. Ini kenalin teman-teman saya. Cari ya Tante. Duduk langsung Tante. Ada apa nih Tante nih? Mama? Ini mana? Mama, Mama lagi belanja <laughs> sama Ubud, kebetulan Uud baru mana. pergi Nih aku lagi sama teman kuliahku, si ayah, ayah ini lagi mau ngerjain tentang uh,